Selamat、oh, siang Pak Tias. Ya, maaf. Selamat siang. Silakan Bapak komentar Anda. Ya, kalau、uh, menurut saya, halo? Iya, iya. Silakan Bapak komentar Anda.、Uh, kalau menurut saya ya,、uh, ini masalah ini sudah lama sekali, sudah, sudah beberapa tahun lalu selalu kemacetan yang、uh, luas.、Nah. Jadi ada s a r a pikir solusi ya itu、uh, yang cukup bagus b a g a i m n c e m b a t a n Itu sangat、mm -hmm. bagus sekali, gitu. Dan bisa d i t e r t i t k a n bahkan meskipun pada mahal, itu bisa kombinasi antara fosfat atau pemerintah dan sebagainya.、Mm -hmm. Saya kira itu、uh, patut didukung,、uh, t a k u t t a k u t i n s e g a n m a u m e letus, k a k a t a u n g g a k tapi sudah t e r a g a Ini tapi itu、uh, sesuatu yang k o n s t r u k t i f sekali, dan bahasa Indonesia saya, saya yakin bisa untuk membangun itu, seperti yang tidak sudah itu.、Mm -hmm. Jadi itulah s u、uh, n g s i terbaik, gitu. Thank you. Baik, terima kasih, Mbak Dias. Bapak Paulus, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, ya, Pak.、Uh, itulah wajah khas apa kita di lapangan, Bu. Pura-pura buta, pura-pura tuli, enggak peduli dengan penderitaan orang lain, Bu. Yang penting, ngejalani n tugas enak perut sendiri. Jadi, h i m b a u a n saya, h i m b a u a n kami, wahai Menteri Perhubungan, masihkah Bapak punya wibawa? Sebagai bangsa Indonesia, rakyat yakin Bapak masih punya wibawa. Oleh karena itu, Coba sekali waktu Bapak sidak ke lapangan Lihat cara kerja parah-parah itu Cukup kuat atau cukup bikin g dergetan、tuh. Terima kasih Baik terima kasih Terima s i h yang Pak Hari Iya komentar Anda Pak Hari Kalau saya sebagai Menteri Mendingan saya mundur Mbak Terus yang kedua Kalau memang tidak mau mundur Ya Menteri tolong serahkan aja ke setia swasta、hmm. Mungkin mereka lebih sanggup gitu、hmm. Jembat, Baik, jembat. terima kasih Pak Hari Pak Rudi, selamat siang Ya, pemerintah kita k a y a k n i Sudah tidak mempunyai kemampuan Untuk mengatasi Jadi b e r a r t i saja lah.、Uh -huh. Baik, terima kasih Pak Rudi ya, Selamat sore b u Ani Itu minta t a l o n g dong Jalan yang dari g r o g o l ke Bekasi dan b e k a s i g r o g o l Selamat pagi, t e r u、um, t a m a y a n g b e k a s i g r o g o l ya. Itu di Pelumpang Itu masep setiap hari Pas keluar Jadi、hmm. antara mau kekombak ya、hmm. uh, Kalau bisa tolong dari zaman dulu Itu saya kalau mereka kerja dari zaman dulu Sampai sekarang ya Itu gak pernah ada perbaikannya、hmm. Mau dijalankan gitu, gitu Oke、okay, terima kasih Pak Hari Sore s i l a k a n Pak. Saya juga udah gak bisa ngomong Bu Sudah、hmm. merdeka 65 tahun Terus begini Gak ada yang bisa ngatakin Aneh ya Saya, saya benar-benar ini apa orang yang gak mau kerja atau salah diri kepala-kepalanya Atau n gak g peduli cuma cari k a n p o n g n y a sendiri aja Terima kasih Oke、okay. Pak z a i n a l selamat so sore t、right. s i l a k a n Pak z a i n a l Kalau infrastruktur kan itu sebetulnya kewajiban memperintah Kita kan bayar pajak lah Bayar pajak semua itu dibajakin Mobil d i b a j a k i n apa-apa aja maka i u pun kita d i b a j a k i n Tapi kita l e p a t seperti di kita, di pemerintahnya nggak ada. Seperti nggak y ada pemerintahan i t u Di pemerintahan itu kerjanya apa? Jalan aja begitu yang di depan mata, yang di depan mata aja kayak gitu. Apalagi yang di daerah-daerah. itu kan mobil menurut pendapat saya kalau mobil kan kena pajak ya kalau pajak mobil mungkin nggak usah di k e m a n a m a n itu khusus untuk infrastruktur mungkin bisa baik kalau pajak mobil dipakai yang lain terus ya infrastruktur g a k keberagian dananya udah gitu ya oke、okay. thank you bert iya pokok pemerintahnya tidur ya itu harus disuapakan kalau g a k disuapakan nggak bisa g a k mampu kerja ASDP itu tidak, tidak mampu kerja, pemerintahnya juga tidak mampu kerja, d i s u a s a k a n d i s u a s a k a n jadi swasta lebih mampu, lebih hebat, kan daripada seperti begini kan sayang ini ratusan triliun d i h a m b u r g h a m b u n g a n yang rugi kan, yang kesian kan sutir-sutirnya itu sampai satu minggu, sepuluh hari di jalan itu, terima kasih Oke,、okay. Pak Hasan Ya, selamat siang s i l a k a n Pak baik terima kasih kebetulan juga saya bergerak di bidang transportasi antar daerah、uh -huh. hampir seminggu ini dari barang dari Lampung dan Bangkulo belum tapi Jakarta pas dia lecap ternyata harus ada upeti sekitar a t u sampai 800 ribu per mobil jadi kalau dilihat pengaruh alam a l a s a n y a banjir a p a g e l o m b a n g tinggi kenapa kok pelabuhan lain n gak g ada gangguan n g gak ada masalah y a kan, jadi masalahnya ada yang dibuat-buat atau yang seperti klasiknya Indonesia.、Hmm. Kalau masih bisa susul, kenapa harus gampang? Upeti、terima、itu diserahkan、gampang. kepada siapa Pak h a s a Gimana? Upeti itu diserahkan kepada siapa? Ya, para para ada di sana lah. Oke,、okay, baik, terima kasih. Pak Freddy, selamat sore. Selamat sore. Silakan h Pak Freddy. Ya, saya upeti itu diserahkan ke itu ke DLR tuh, makanya yuk coba lihat. Kalau mobil pribadi dia nggak tangkap, tapi di mana-mana jalan di Jakarta tuh dia juga nangkring tuh. Ada yang bawa barang dikit lebih tinggi ya, ditangkap. Saya setuju sih cara itu. Cuman jangan bisa disawak kalau melanggar peraturan ya ditindak. s e b e n a r n y a pemerintah nggak usah batasin premium. Saya aja waktu kena macet sekali itu dari Senin ke Pulau Mas, yang biasa cuma n sepuluh menit. Bisa hampir 4 jam tuh, yang waktu bulan Oktober kemarin tuh. Dan tangki saya harus saya isi tiga hari. Dalam satu hari itu, saya harus isi lagi, tuh, baru full tank. Mesti isi lagi, karena macet sekali, gerak sedikit, dan itu borosnya luar biasa. Jadi, pemerintah bekerja yang benar lah, jangan ngurusin ini. l a macetnya diberesin dulu, saya kira bensin tuh bisa air tiga puluh empat puluh persen. Itu,、hmm. makasih.、Okay.